yang Anda tunggu yang Anda nanti-nanti artis terfavoritnya Indonesia ratu oplosannya Indonesia cow! sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur cantik bahenol amit sewu potongane sret wer pokoknya luar biasa ya ada ramayana ada ireng community wiwi sakita kita Pa, la, pa! Cześć, He's making with Iya okay. oh kalau nyawer-nyawer aja nggak usah ditarik ya Pak ya